baju mulia yang tercinta berikan tepuk tangan untuk Tasya Rusmala Murata Matur s u w i n Let's go. すぐ駄目な番。